Assalamualaikum sudah berita malam edisi hari ini Kamis 25 Januari 2018 dibacakan Ardiansyah Bocah asal Mane ditemukan tewas mengapung di sungai Tiga terdakwa kasus dugaan pungli proyek jembatan di Vonis Bebas Puluhan hektar tanaman padi di Nagan diserang hama tikus dan wereng Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang padi rangkum tim newsroom Seram FM.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 Delun bocah bernama Kianda Alfarigi Saifundin, 3 tahun, ditemukan pencari ikan tewas mengapung di aliran Krung Lokbuni, Gampung, Lutung, Kecamatan Mane, Pidi, Rabus siang kemarin. Korban hilang saat mandi di Krung Inong, Gempang, Pidi minggu lalu. Dari informasi yang dihimpun, jasad korban laki-laki itu pertama kali dilihat Kairun bersama duarkannya. Saat itu Kairun CS sedang menjaring ikan di sungai tersebut menggunakan jala. Penemuan mayat tersebut dilaporkan Khairun kepada warga desa Lalu warga bersama rapi mengevakuasi jasad bocah tersebut ke puskesmas gempang untuk dilakukan visum Kasa Polres Polrespedia Kapi Mahliadi mengatakan hasil visum yang dilakukan dokter di puskesmas Bahwa luka di kepala bocah itu akibat terbentur batu di aliran sungai Jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan di Dusun Lokuala, Gampung Bangki, Kecamatan Gempang Seperti diketahui, Kiandra Alfariski tiga tahun hilang saat mandi sendirian di Kerung Inong Gempang Pidi minggu lalu. Sebelum hilang, bocah tersebut sempat mandi dengan ayahnya Saifuddin. Tapi saat ayahnya pergi kerja ke kebun, korban kembali ke sungai untuk mandi hingga hanyut terseret arus. Sudah dulu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Kamis kemarin memfonis bebas tiga mantan aparat Desa Lehan, Kecamatan Cuhan Pahlawan Aceh Barat, yang menjadi terdakwa kasus pungli dana proyek jembatan di Desa setempat vonis hakim jauh berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut ketiga terdakwa masing-masing 1,6 tahun penjara. Ketiga terdakwa yang divonis bebas yaitu Ali Nur 47 tahun, kepala dusun, M Jamin 58 tahun, Tuhape dan Jumaidil, 45 tahun, ketua pemuda Desa Lehan Kecamatan Cohan Pahlawan Aceh Barat. Sidang penutup kemarin dipimpin Eli Yurita SH. Ketiga terdakwa didampingi penasihat hukum Andi Suhanda SH, sementara JPU dari Kejari Aceh Barat dihadiri Maman Limbong SH. Vonis hakim di PN Tipikor Banda Aceh disambut haru serta isak tangis oleh ketiga terdakwa yang selama ini diketahui merupakan keluarga miskin. Apalagi ketiganya selama menghadiri proses persidangan di Banda Aceh, selalu menumpang mobil jaksa serta selama ini mereka juga ditangguhkan penahanan. Sebelumnya diberitakan tim sabur Pungli Polres Aceh Barat menangkap tiga aparat desa lehan Kecamatan Cuhan Pahlawan Aceh Barat pada April 2017 silam terkait kasus Pungli proyek jembatan di desa setempat. Petugas juga menyita barang bukti dana Rp4,3 juta rupiah yang diduga hasil Pungli. Gerlun seluas 25 hektar lahan sawah yang telah ditanami padi oleh petani di kawasan Blangmuku, kecamatan Kuala, Nagan Raya, diserang hama tikus dan wereng. Akibatnya tanaman padi milik petani yang kini sudah berbuah tidak bisa dipanen karena telah mati. Pantauan di lapangan, sebagian besar tanaman padi milik petani nyaris habis dimakan tikus. Beberapa petani terlihat sedih lantaran padi yang telah mereka tanam tidak bisa dinikmati seperti panen sebelumnya. Pulau selaku Kejeren Blang Gampung Blang Muku, Kecamatan Kuala, mengaku hampir semua petani gagal panen akibat diserang hama. Meski persoalan ini telah disampaikan kepada pihak terkait, petani tetap resah karena serangan hama tikus masih terus terjadi dan belum dapat diatasi. Anggota DPR Nagan Raya Cutman yang meninjau langsung ke lokasi serangan hama wereng dan tikus di kawasan Blang Muku, Kecamatan Kuala, mengaku dirinya prihatin karena petani gagal panen. Pemkap Nagan Raya melalui dinas terkait diminta segera turun tangan mengatasi persoalan ini agar serangan hama tikus tidak meluas. Sudarulun sebanyak 7.607 keluarga penerima manfaat di wilayah Kepulauan Simelu menerima bantuan sosial beras sejahtera atau bansos rastra dari pemerintah. Bantuan perdana bansos rastra langsung diserahkan Wakil Bupati Simelu Hajah Afridawati didampingi Ade Mulyani, selaku Kepala Subdivisi Regional Bulog Melabo, Kamis pagi di Kecamatan Tepatengah. Wakil Bupati Simelu Afridawati menyatakan bahwa kegiatan itu bukan yang pertama di Simelu. Namun demikian program bantuan sosial untuk masyarakat ini dilanjutkan kembali dalam tahun anggaran 2018. Kedepan penyaluran rastra dengan sistem dan mekanisme yang telah diperbaharui agar menjadi lebih baik, terutama dalam hal penerima maupun penyaluran tepat sasaran kepada masyarakat. Afridawati mengatakan program rastra ini transformasi dari pola subsidi ke pola bantuan sosial pangan. Untuk 7.607 KPM pada tahun ini hanya dapat menerima 10 kg per KPM per bulan penyaluran bansos rasstra ini tanpa ada pungutan biaya sedikit pun dari masyarakat karena seluruh anggarannya telah ditanggung oleh pemerintah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Kapolres Nagan Raya KBP Giarto meminta pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor waspada apabila melintasi ruas jalan provinsi di lintas Melabu Blangpidi, kecamatan Taduraya, tepatnya kawasan Gunung Trans. Karena jalur lintas ini masih rawan, terjadi kejahatan. Kapolres Nagan Raya KBP Giarto mengatakan, selama ini pihak kepolisian telah beberapa kali mendapatkan informasi terjadinya tindak kejahatan di kawasan Gunung Trans. Kejahatan itu berupa perampasan harta benda milik pengendara seperti motor, serta tindakan kejahatan lainnya berupa pencurian dan kekerasan. Kapolres mengatakan beberapa korban kasus kejahatan di kawasan Gunung Trans kecamatan Taduraya adalah kaum perempuan yang mengendarai sepeda motor seorang diri. Biasanya pelaku mengikuti calon korbannya dari belakang kemudian menyergap korban apabila situasi sepi dan tidak ada pengendara yang melintas. Bahkan pelaku mengambil paksa barang bawaan korban baik berupa uang, handphone serta barang berharga lainnya. Oleh karena itu, Kapolres menghimbau masyarakat untuk waspada dan tidak melintas seorang diri sehingga aksi kejahatan bisa dihindari. Sedalun kekosongan stok pupuk bersubsidi jenis urea SP36, ZA, dan NPK Ponskad di seluruh kios pengecer resmi di Kabupaten Aceh Barat Daya selama beberapa pekan terakhir belum teratasi. Ribuan petani resah karena tanaman padi yang mulai tumbuh sangat membutuhkan pupuk.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 Ia juga mengaku berulang kali mendatangi sejumlah kios pengecer pupuk di Pasar Pidi namun belum tersedia. Kelangkaan pupuk bersubsidi di awal musim tanam seperti saat ini sangat meresahkan petani. Sebab terjadi keterlambatan pemupukan sehingga akan berpengaruh terhadap menurunnya produksi gabah karena pertumbuhan padi yang tidak sempurna. Sudah delon premium dari Pertamina Semave ke sejumlah SPBU di Biren cukup minim sehingga sejak beberapa minggu ini bensin mulai langka. Minimnya pasokan premium kini tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen, terutama bagi kendaraan roda 2, penarik ojek, beca motor, dan angkutan umum labi-labi. Sejumlah pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil harus mengisi pertalite, pertamax, solar, dan dex light untuk kendaraannya. Pantauan di SPBU Cotgapu, SPBU Juli Cotmerak, SPBU Simpang Relud, dan SPBU Payameneng Pesangan, persediaan premium selama ini sangat minim bahkan tergolong langka. Beberapa petugas SPBU mengatakan langkanya premium di SPBU Biren karena pasokan premium dari Pertamina Loksmawe sangat minim dibandingkan dengan pasokan Pertamax dan Pertalite sehingga para pemilik kendaraan saat ini terpaksa beralih menggunakan BBM jenis Pertalite, Pertamax, solar dan Dexlite.